لا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وعلى اله وصحبه ومن والى وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرهن وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤتون الحق wa atharatu al-infiratu bi syai'in fihi fi hakul Anifni masyud anna rasul samqa rasulullah bersabda innaha sesungguhnya satakunu ba'di akan menjadi setelaku atharatu atharah Athara itu uh, al-infiratu bi dia Menyendiri dengan sesuatu Aman lawakun Dari orang yang seharusnya mempunyai hak Di dalamnya Kalau bahasa sekarang apa? Monopoli ya, Menguasai Hah? Menguasai Wa umurun tun kirunaha Dan perkara-perkara yang kamu mengingkarinya Itu umur di PDW. Hah? Kata orang sekarang di PDW akan terjadi tadi itu nanti keegoisan gitu. Monopoli. Mau kaya sendiri sekalipun menyengsarakan yang lain. Mau enak sendiri sekalipun membuat enggak enak yang lain. Mau sehat sendiri sekalipun menyakitkan yang lain Dan ada perkara-perkara yang kamu Menentangnya Gak cocok sudah Ini dari pemerintahan Dari kepemimpinan Dari orang-orang politik Ini Nabi pernah sudah menggambarkan ini Zamannya anak Nabi Enggak orang itu lebih perhatian kepada Keadaan yang lainnya mereka malah dipuji oleh Allah. Wayathuru nabiy wa ya'thuruna ala anfusihim walau kana bihim khassasan. Mereka lebih mementingkan sekalipun merugikan dirinya lebih mementingkan keadaan orang lain padahal dia sangat memerlukan. Sangat membutuhkan. Dia perlu makan tapi ngelihat ada orang lain perlu makan, Dikasihkan orang lain dulu. Dia masih bisa usaha yang yang lainnya. Itu zaman Nabi. Itu. Nah, kalau sekarang berlebihan dia makanan, ada orang perlu makan, tak dikasih, bentak doh diri. Kalau perlu sampai bosok-bosok, sampai Basi tak perlu orang lain tadi dibantu. Ina satu gunu bakal terjadi itu ataroh. Sifat yang demikian itu akan terjadi tadi. Dari pemerintahan akan terjadi terjadinya koruptor itu termasuk ataroh itu, bungli itu termasuk ataroh. Wo, murun tin ada lagi perkara-perkara yang kamu tidak menyenanginya pembunuhan, pendoliman, penganiayaan, perampasan, wo oh, lebih lagi. Bokalu ya Rasulullah, "Faamma ta'muruna?" Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kami? Apakah kami perang? Kita bunuh mereka." Maka Nabi mengatakan, "Qalat tuddunul haqq." Maksudnya kamu melaksanakan kebenaran. Atau kewajiban alaikum terhadap kamu. Laksanakan kewajiban kamu. Walaupun pemerintahan kamu demikian sifatnya, laksanakan kewajiban kamu. Jangan balas-balasan. Jadilah kamu rakyat yang baik. Gitu aja. Sekali pemerintahan kamu enggak baik. Kemudian, watas'alunallaha ta'ala lakum dan kamu memohon kepada Allah lakum apa yang ter yang bagus bagimu. Minta selamat, minta afiat, minta aman, laksanakan kamu sebagai rakyat yang baik. Selesai. Pemerintahannya gak baik, ya lah Itu ujian bagi kamu Bakal terjadi, dan ini yang terjadi sekarang Nah dari hadis ini Bisa diambil Kesimpulan pertama, sabar terhadap yang takdir oleh Allah Manis atau pahitnya Sabar Sabar. Yang kedua, uh, apa yang dikehendaki oleh Allah, ya udah pasrahkan diri kamu kepada Allah. mau diapakan? Kalau sudah Allah menakdirkan demikian mau apa kau? Kemudian gambaran ini juga gambaran bagaimana pemerintahan dahulu dengan pemerintahan sekarang. Dahulu itu ada konflik, bukan tidak ada konflik. Khalifah Rasidin dalam pemerintahan mereka ada konflik, bukan tidak ada konflik. Tapi pemerintahannya itu pro rakyat. Konfliknya ada adalah karena kesalahpahaman. Paham nih? Ya? Karena itu rakyat tidak menjadi korban sehingga mereka kekurangan atau melarat. Tidak ada Tapi kalau sekarang lain lagi Mungkin konfliknya Tidak seberapa Kenapa? Karena pemerintahnya terlalu menekan Yang bergerak Langsung dibunuh Dan diperlemah Kekuatan rakyat Sehingga mereka tidak Berbicara tidak bisa bergerak lain, mamur dulu sekarang pun ada konflik. tapi kalau sekarang nggak ada konflik, tapi nggak mamur. Hens. Jadi ibarat pohon, akar akarnya itu udah diketoi. jadi dia cukup bertahan hidup, tapi nggak bisa ada kekuatan. ada angin goyang, angin besar dikit bisa jebol. Kemudian halif hadith ini juga Memerintahkan kepada kita Untuk patuh kepada Pemerintah Sekalipun itu dolim Jadi jangan ada tendensi Kamu tadi itu Ingin menggulingkan, tidak benar itu Itu bertentangan dengan ajaran agama Kalau kamu tadi itu ingin memperbaiki silakan, tidak ada masalah Baru kemarin saya mendengarkan Ada Habib Muhammad Asy'athiri lagi berbicara Di jelasannya Habib Muhammad Asyatiri Dikatakan Zaman sekarang ini Apa ini coba HPnya masing-masing di HPnya HPnya jangan ada yang aktif Hah? Zaman sekarang ini Kata Habib Muhammad adalah benar-benar kewibawaan Islam terpuruk. Tapi ada sebab-sebabnya. Dia antaranya keterpurukan kewibawaan Islam. Padahal dahulu, oh Islam itu berjaya. Walaupun pemerintahannya baik itu Umayyah atau Abbasyah itu dolim, tapi berjaya Islam ekonomian atau yang lainnya berjaya Islam tapi sekarang enggak, kenapa? pertama sogo menyogok terjadinya sogo menyok. menyogok di Indonesia ini inti mau buat pabrik homer bisa dengan menyogok di Indonesia mau buat apa di mana negara Islam bisa dengan sogo menyogok Kapan sogok-menyogok itu ada Hina umat Islam Dan itu terjadi Karena itu orang Eropa Orang Amerika atau yang lainnya Bisa berkuasa kepada kita Muasai kita semuanya karena sogok-menyogok Bahkan kekayaan Di negara kamu akan menjadi milik mereka karena sogok-menyogok Rosjua Ini, ini. Kemudian yang kedua tidak ada yang tegas menegur orang yang dolim karena idahabat umatku yang dolim fogot tude aminha kalau sudah sungkan umatku untuk menegur orang yang bersalah ya eh kamu itu dolim wali kota bupati gubernur menteri presiden nggak ada menegur tentang ke dolimannya masih tetap yang mulia yang terhormat, walaupun pakai serban tetap begitu. Fa amin hada khairu hawa danaha lak wa berarti sudah hilang kebaikan umat ini dan celakanya hancurannya akan dekat. Coba kamu perhatikan ya begini nih. Memang iya. Enggak akan bisa makmur kalau semenjak masih ada penyakit-penyakit itu di antara kita. Wallahu alam panjang nanti, kalau kita akan tanya nanti.